Alhamdulillah, bakhawala kuwata ila ila. Syukur eh alhamdulillah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh senang pada hari, hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk eh, kumpul kembali di dunia maya eh, membahas firman-firman Allah dan sunah Rasul. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk mempelajari eh, firman Allah dan sunah Rasul betul betul dibalas oleh Allah dengan kefahaman yang hak akan agama kita sendiri dan juga diberi oleh Allah eh kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Eh nah, kita kan Muhammad sallallahu alaihi saja dengan perantaraan beliau kita berharap mendapatkan syafaatnya dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada semuanya. Teman, teman yang berbahagia, eh semangat, semangat pokoknya cuma walaupun apa namanya Walaupun walaupun PPM naik pokoknya tetap semangat enggak jadi naik mungkin 6 tahun lagi gitu di Baik, teman yang berbahagia, kita buka mari surat Fussilat ya surat ke-41 ayat 33 kita bicara tentang dakwah. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man afsalu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Waman asanu, dan siapakah yang lebih baik kau perkataannya? Mimantā ila Allah daripada orang yang menyeru ke, ke, kepada Allah wa'amilā sholikā wa'amilā sholikā dan dia betakda amal sholēh lakola wa'inmani minal muslimin. Dan dia berkata, dia berpendirian, dia berhizikāp hidup, inmani minal muslimin. Sesungguhnya aku ya Termasuk dalam kelompok orang-orang yang terserah diri kepada Allah Jadi e, di dalam ayat ini Allah secara eksplisit menunjukkan kepada kita semuanya Bahwa aktivitas dakwah itu merupakan aktivitas yang paling mulia di dihadapan Allah Ya tentu saja kita bisa pahami hal itu karena Orang-orang e, yang tadinya harusnya tersesat menjadi penghuni neraka eh Karena dakwah dia akan menjadi penghuni surga Orang-orang yang mereka itu hidupnya rusak, kakal-kakal menjadi perusak-perusak dunia ini, kemudian karena dakwah, dia menjadi manusia-manusia yang membangun. Orang-orang yang akan merugikan kita, keluarga kita, sanak, krabet, dan sebagainya, tetapi karena dia bergelok kembali kepada Allah, dia tidak menjadi, apa nama, tidak menjadi angkaman bagi siapapun, ya Bahkan dia akan menjadi orang yang Menguntungkan uh, bagi orang-orang Sekitarnya Rasulullah sendiri yang dikata al-Muslimu Mansalim al-Muslimu namindisan hiwayadi Orang Islam itu adalah Orang-orang yang orang, orang Islam lain selamat Dari Lisan uh, hiwayadi Dari ucapannya dan juga dari perbuatannya Artinya orang Kalau dia kembali kepada Allah Orang kalau dia kembali berserah diri kepada Allah Ya potensi untuk merusak kembali menjadi potensi berubah ter menjadi potensi pembangun. Nah, itu yang menguntungkan oleh kita semuanya. Sehingga mestinya pemerintah Indonesia, pemerintah manapun di negara bulan dunia manapun, itu mestinya itu memberikan dukungan penuh kepada dakwah. tidak hanya ngomong saja, tapi memfasilitasi dakwah ini, ya, sehidat-hidatnya, sehingga penduduk negeri ini betul-betul menjadi orang yang pat pa kepada Allah orang yang tunjuk patuh ke Allah sebagaimana kita pahami selama Islam itu maknanya adalah diri uh, ter kepada Allah sehingga kalau orang Islam kok tidak patut kepada Allah berarti dia bohong ya mungkin munafik atau bahkan mungkin kafir mah, itu jadi Islam itu adalah patuh kepada Allah maka semua temen-temen yang mendengar kajian ini Ya, harus mentransformasikan diri mereka masing-masing ya yang pastinya mungkin tidak tunduk patuh kepada Allah ya ke depan harus gerak tunduk patuh kepada Allah ya ya sehingga apa namanya aturan-aturan uh, Allah yang digariskan untuk di kita manusia di dunia ini ya jalan-jalan yang telah disiapkan Rasulullah untuk menuju kebangunan akal karimah itu sudah diterima karena patuh dia apa yang dikatakan oleh Allah dilaksanakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah e, dilaksanakan kita sendiri paham ya bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan jika ada yang beriman kepada Allah kamu mencintai Allah ta bi maka ee uh, ikutilah aku aku di situ adalah rasulullah fattabi'u ni maka kamu sekalian mestinya mengikuti di ni sendiri ya jika perilaku berlaku গুনah maka Allah akan mencintai kamu buah yang berlaku গুনah dosa dan Allah akan sa dosa dosa-dosamu gitu ya nah, kemudian di akhir ayat itu diakhiri dengan wa huwa ghofur rahim sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Ya tentu saja, kalau kita orang yang keselamatan akhirat, dan keselamatan akhirat itu, ya kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat itu hanya di terima hanya bisa didapatkan dengan sol, bin salim, hati yang bersih, maka ya orang seperti itu akan senantiasa berharap ampunan Allah, karena manusia itu makalul khabat, wanesian ya tempatnya apa namanya, salah dan lupa ya, sehingga ketika dia salah berbuat-buat lupa, berbuat dosa dan sebagainya ya karena ketaatannya kepada kepada rassulullah karena batnya kepada nabi Allah menjanjikan Yutullah lah yang berrlakum Allah akan mencintai kamu dan men mengampuni do yang berdosa yang mereka itu kemudian diampuni oleh Allah yang pada patinya surga nah, betul -betul baginya tetapi dengan diampuni dosa-dosanya akan terbuka kembali surga itu untuk nah oleh karena itu Wajar sekali kalau Allah kemudian mengatakan waman man ahsanu qawlan mimman da'a Allah ya tetapi tidak hanya da'a ila Allah saja kan gitu ya eh sebelum masuk ke sana kaulan bisa perkataannya atau dakwah kalau itu perbuatan juga bisa mengatakan sekalan atau uh, tulisan bisa kitabatan dan sebagainya ya itu bisa luas saja setelah sesuatu yang segala sesuatu yang marah mengajak manusia untuk kembali ke yang terbaik, apakah itu bentuknya tulisan di koran, atau di majalah atau di bulletin, atau di apapun, tulisan itu mengajak kita kembali ke jalan Allah, itu tulisan yang terbaik, terkataan juga begitu, terbuatan juga begitu tentunya ya? Ah, tetapi orang-orang mereka yang senantiasa menyeru manusia kembali ke jalan Allah ya itu tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah ya hanya sekedar meniru saja tetapi tidak mengamalkan begitu ya Allah sendiri mengingatkan kepada orang-orang jahili dan turut saja peringatan itu juga untuk kita semua an antum ya bisa dicari di surat apa namanya ya ayat sendiri kaun na kita ap mu nan nasa e a kau measan pata man si piri pirieting an kotaikan bat tan sau na ten ta kan kuusa ye apa namanya pa diri mu sendiri suta kaumbaja kitaap tan gite na yang seperti tu siika sika deperkulkan o a tan gite Nah, kalau memang apa namanya kita uh, ingin bergawah, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari kita, diri kita masing-masing. Kita membersihkan diri kita, jangan sampai uh, kemudian kita menyeru kepada orang tidak menjadi baik, tetapi justru diri kita sendiri tidak baik. ya Yang ini tidak bisa jadi contoh uh, modelnya seperti itu, kan, itu. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya dari itu, uh, di dalam surat-surat tadi, ya, Itu kemudian ayat itu dilengkapi eh uh, coba namanya? Uh, dengan kelanjutannya waamilas-solihan. Waamilas-soliha, orang yang beramal saleh. Artinya orang dai dai yang menyeru kepada kebaikan itu sendiri, dia dia juga penciptaan untuk membangun kesalehan pada dirinya sendiri. Dai dai harus menjadi suri teladan bagi orang-orang di sekitarnya di dalam uh, ketaatannya kepada Allah shaft nah seruannya itu hakikatnya adalah seruan untuk berbuat taat berbuat bentuk patut kepada Allah nah itu yang kedua. itu yang pertama dan menyeruh kemudian tetap mengamalkan apa yang diri seruannya apa yang dia seru itu sudah menjadi harus menjadi bagian dari kepribadiannya dia masing masing gitu ya kemudian wa ilna muslim ini yang kuulan itunya bisa dimaknai sebagai ucapan atau perkataan E, tetapi bisa dimaknai sebagai satu sikap hidup bahwa nahini muslimin dan dia bersikap hidup ah, sebagai layaknya seorang yang berserah diri kepada Allah artinya dia betul-betul orang yang berserah diri kepada Allah betul-betul orang yang yakin berpasrah kepada Allah nah kalau kita kemudian banyak menyeru tetapi tidak itu patuh kepada Allah tidak beramal saleh amal soleh kita itu tidak merebahkan wujud ketunduk patuhan kita kepada Allah Nah itu nanti bisa dikatakan kita Kalau seorang guru ya guru jarkoni Kaya jar, juga jarkoni Ustaz juga jarkoni Belum jarak mengkakoni Nah sampai lah gede, gede, gede. Kita terjebak dengan yang seperti itu Nah teman-teman yang berbahagia ya Mudah-mudahan yang Panjirikan lakonan dengan kajian online ini Termasuk ya Termasuk dalam kelompok Jailah Allah ya internet uh, apa namanya, messenger atau fasilitas-fasilitas uh, sosial yang ada di internet ini uh, telah banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya merusak ya untuk melaksanakan seruan-seruan setan, untuk publikasi apa namanya, kerajaan setan ya tetapi Panjeningan telah memilih ini untuk publikasi kerajaan Allah ini, untuk publikasi kebijakan kebijakan Allah, publikasi firman-firman firman Allah Nah, tentu saja apa yang Panjirangan lakukan online ini tentu saja merupakan ya perbuatan yang paling minggu ya, dibanding tentu saja yang lain-lain tadi. Nah, mudah-mudahan kalau Panjirangan kelola dengan baik, dipromosikan dengan baik, ya, teman-teman jangan bosan untuk mengajak yang bergabung di dalam online ini. insyaallah semakin hari pahalanya tentu saja semakin banyak. Kalau kita berbicara pahala, nah, tetapi hendaknya, ya, kawa ja itu betul -betul merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena pada bisa dikatakan bahwa ja itu perbuatan yang paling mulia ya. mudahan ke bahwa kita semua ini ya merupakan wujud rahim, kasih sayang Allah ya namanya arrahim kepada kita semua. Nah, kita sudah sering kita bicarakan kasih no, sayang Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya universal tetapi juga kekal dari nama Allah ar-Rahman dia Allah Rahman, dia ya. yang wujud segala harta dunia, kekayaan, pangkat dan kesehatan, kesehatan, kesempatan yang ada di dunia ini, ya semuanya diberikan kepada orang kafir maupun mukmin. Ya tetapi sifatnya tidak kekal, karena sifat itu hanya bertahan di dunia saja. Sedangkan apa yang kita amalkan ini adalah wujud dari kasih sayang Allah yang uh, namanya Ar-Rahim, ya. Ya wujud kasih sayang yang sifatnya Tekal, tetapi Tidak universal Tekal, karena seruan islam, seruan iman Seruan untuk bertauhid ini Akan akan dibawa tekal Sampai akhirat nanti, sampai surga nanti ya. Sedang dia tidak universal Karena hanya diberikan kepada Orang-orang yang mengangkat Allah sebagai Tuhannya, orang-orang yang beriman Saja yang diberikan, kasih sayang Allah seperti itu Oleh karena itu, kepada teman-teman yang sedang online, apakah muslim atau bukan muslim, dan sebagainya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan e, kasih sayang, omong seperti itu. Jadi kewajiban bersama untuk menebar sayang itu, karena kita paham, ya apakah itu keluarga kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu teman-teman kita, kalau tidak menerim sayang yang seperti ini, sudah pasti akan menjadi penghuni neraka, kekal selama-lamanya itu hanya tidak ada yang yang sanggup untuk menanganinya, tidak sanggup uh, untuk merasakannya. Ya. Oke, sendiri juga tidak sanggup merasakan itu, pasti pencatan berkel kalau lamanya dirasakan di sana, jangan sampai kita masuk ke sana, jangan sampai ada keluarga kita yang masuk ke sana, jangan sampai ada orang yang kita kenal ke sana, jangan sampai ada orang yang masuk ke sana kita nah, teman -teman yang sedang online yang berbahagia. Dengan sabar dan gigih, kita mendaklahkan Islam ini Dengan sabar dan gigih, ya uh, Untuk mengajak manusia itu kembali ke jalan Allah Ya, lepaskan penyembahan-penyembahan terhadap yang lainnya selain Allah Karena yang lain selain Allah itu semuanya adalah makhluk Tidak layak agar manusia ini adalah makhluk yang paling mulia Di di, di dalam pandangan Allah Tetapi kemudian kita malah menyembah makhluk Apakah makhluk yang kita sembah wujudnya manusia Apakah makhluk yang kita sembuh wujudnya harta dunia pangkat jabatan kekayaan dan sebagainya dan sebagainya tidak layak seperti itu. Allah memberikan ganti kepada kita dengan kebahagiaan yang selama-lamanya dan kebahagiaan di akhirat yang tidak pernah ya apa namanya terlihat oleh mata, oleh telinga dan tidak pernah ya terlintas di dalam hati manusia, kebahagiaan yang luar biasa yang tentu saja kita semua untuk mendapatkannya yang yang yang utama yang paling adalah uh, kita terbebas dari siksa api neraka ya andaikan kita bisa bebas dari api neraka itu pun ya, sudah sangat sangat sudah sangat menyenangkan menyenangkan tetapi orang yang bebas dari api neraka itu sudah pasti akan dibalas dengan kebahagiaan kekal selama-lamanya di surga itu janji-janji nah, Allah itu pasti akan uh, akan kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat-syarat ya untuk menerima janji itu sendiri In tansur, Allah sendiri berfirman A'udhu būlēmīna sādālājīm In tansur, wāyā yāsūrkum Wāyāsābīt aqdamātum Jika kamu, yahai orang-orang yang priman Ya, yeah? ja, yālādīna āmanu Wāyā orang-orang yang priman In tansur, wāji, kamu menolong Allah Yāsūrkum, dia akan menolong kamu Mudah-mudahan kita termasuk orang Yang mendapatkan janji atas Untuk mendapatkan pertolongan dengan kita sendiri disiplin untuk well, apa namanya ikut memperjuangkan agama ini karena kita yakin agama inilah agama yang kenal agama inilah agama buatkan agama inilah agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu Mas uh, apa namanya sebagai pengantar yang kita bisa bicarakan padakali ada sesuatu yang apa namanya mau disampaikan atau di semoga waktu buat kami sera terima kasih satu waktunya Untuk sementara ini belum ada pertanyaan yang masuk di sini Ustaz Oke begitu kita lanjutkan Ya Teman-teman yang berbahagia Para sahabat dulu mendapat kehormatan ya, Di sisi rosuwa, ya Terperang atas nama dakwah Terperang atas nama islam Ya Oleh karena itu di dalam ayat banyak istilah Atas jihad, nijajah, dan sebagainya Jihad kita dan sebagainya Ya Uh, dalam pandangan saya sebenarnya memang ke dalam keadaan perang seperti itu dan para sahabat terlibat dengan situasi yang seperti itu itu akan semakin memupuk keimanan, keberanian untuk menghadapi resiko kematian itu akan tumbuh ya diantara para syaratat itu sehingga mereka itu sangat gigih, sangat kuat di dalam perjuangan agama ini ya, sampai ke berbagai negeri, sampai itu, dalam kurun waktu yang tidak lama relatif juga, Islam itu mekar kemana-mana, gitu ya Tapi di saat ini kita bisa ada perang di negeri kita. Oleh karena itu harus kita pahami kan bahaya uh, hari karena bahaya adalah perang ideologi. Sedangkan perang yang biasa dikatakan sebagai kita itu adalah perang perang fisik ya, perang fisik. Nah, jika tidak ada perang fisik seperti ini kita pekatkan perang ideologi di antara terjawa mau atau tidak mau kita dalam sehari 24 jam terjawa di lingkungan kita apakah itu melalui TV ataukah itu melalui radio, apakah itu melalui koran ataukah itu melalui pergaulan dengan teman-teman di sekitar kita. Ya, apakah itu ketika uh, berada di apakah ketika berada di perusahaan ataukah kita berada di pasar, ataukah kita berada di mall, ataukah kita berada di rumah. Kita tidak lepas, tidak bisa lepas ya dari perang ideologi itu. Ya. Cuman yang sangat menguasai sekarang ini adalah ideologi materialisme, sekularisme yang kemudian membu membuahkan materialisme, kapitalisme, hedonisme, dan sebagainya. Kita berhakikatnya adalah paham uh, sepuler, ini sedang berkembang di ganda saat ini. Bahkan orang-orang Islam ya, banyak di antara sebagian besar malah orang-orang Islam itu ya, Yang seharusnya mereka hidup mereka diarahkan untuk berorientasi berorientasi kepada Ukrawi ya mereka terjetak ya, ya ke dalam orientasi duniawi ya sehari 24 jam mereka gunakan untuk memukir mencari harta menumpuk numpuk harta menumpuk menuempmpuk menumpuk-numpuk -menumpuk kekayaan memikirkan pangkat jabatannya yang agar supaya segera, segera naik dan digantiinya nah, sehingga membuat gaji yang besar dan sebagainya mereka yang berjualan mereka yang berdagang Selama senantiasa berpikir itu terus untuk mendapat keuntungan yang banyak bagaimana mendapat dagangan yang murah Bagaimana menjual dengan harga tinggi bagaimana pengkai pelanggan dan sebagainya semua semua itu uh, semua pemikiran-pemikiran itu hanya merupakan bentuk dari apa namanya kehidupan uh, atau paham eh uh, keariismeleh teman teman yang sedang online yang berbahagia Mari kita koleksi diri kita masing-masing, ya. Apakah betul yang yang mem bikin hati kita susah, yang masih yang mem hati kita prihatin, yang uh, mem hati kita itu uh, ee kita sesak itu masalah keduniaan? Kalau memang masalah, -masalah keduniaan itu masih mem kita sesak prihatin, ya, tidak nyaman ee uh, di dalam hati dan sebagainya, mungkin saja kita masih pemahaman uh, sekularisme itu. Meskipun kita tidak ngaji meskipun kita sudah salat dan sebagainya tapi tidak tidak bisa belum bisa, bisa bebas dari jetan sekularisme itu Nah kalau yang terjadi seperti itu tidak ada gunanya kita beragama ini kan gitu ya kita tidak mungkin akan bisa mencintai Allah tidak mungkin akan kita tidak mungkin akan bisa beramal karena Allah kalau paham yang akan dalam dajah kita itu masih sekularisme seperti itu karena itu tertentangan dengan Islam ya Jika larisma memang mengajak manusia untuk mencintai dunia, Islam mengajak kita mencintai akhirat. Bahkan mereka yang mencintai dunia, ya, itu dikatakan oleh Rasulullah mereka itu kecundang terperang penyakit wahen. Ya, penyakit wahen itu didefinisikan oleh Rasulullah sendiri sebagai hut dunia atau yaatul Cinta dunia dan takut kematian. Takut menghadapi risiko. Nah, Roki sekali kalau kita menjadi orang Islam 10, 20, 30, 40, 50 tahun dan sebagainya, kok ternyata tetap saja uh, yang tertanam yang di dalam hati kita yang yang dijadikan cintaan hati kita itu adalah harta dunia, ikan kehidupan akhirat. Ya. Kalau yang menjadi kecintaan kita itu adalah harta dunia, ya, maka di, uh, dalam segala aspek kehidupan kita itu akan terarah untuk mendapatkan keuntungan dunia ini ya sehingga orang seperti itu ya sikop kanan sikop kiri tendang depan tendang belakang dan sebagainya itu tidak menjadi masalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ya sifat duniawi itu ya kalau dia dagang mungkin dia akan itu, di didik itu juga ditampilkan ada orang yang jual ada orang yang ya, tauge -nya, ya, juga di dalam rangka membuat tauge supaya, apanya, awet, dan juga supaya kelihatan bersih, nah, ketika merendam, dicampur dengan borak, nah, borak itu termasuk racun, dan kimia yang berbahaya, dan juga dicampur dengan tawas, supaya kelihatan bening, bersih, dan sebagainya, nah, ini susah, ini orang-orang pedagang-pedagang yang orientasi hidupnya adalah duniawiah, kecintanya adalah duniawiah, seperti itu, mereka yang politikus, ya, Nah, itu kemudian mengalangkan segala cara Mau mendapatkan jadi anggota Dekter pun Dengan ijazah palsu Ya, mau Apa namanya, supaya mendapat Apa namanya, suara banyak Dia politik Ya, untuk dapat posisi ya, Di organisasinya Di di partainya, dia harus menyuap Dan itu Ya, nanti setelah jadi Wakil Bupati dan Bupati, nanti kisro Antara satu dengan yang lainnya paling berkhianat, saling paling membenah. Ya, bahkan ya, sampai-sampai kalau kita uh, ingat ya riwayatnya Tunggul Ametung dengan Ken Aro itu ya saling membunuh ya untuk mendapatkan kekuasaan, nah, politik. Itu orang-orang yang mereka itu mencintai dunia seperti itu. Ya berbeda 180 derajat orang yang mencintai akhirat karena keselamatan akhirat itu hanya bisa didapatkan dengan iman dan amal saleh ya, maka segala Aktivitasnya itu diarahkan untuk agar supaya dia itu mendapat amal dan dinilai sebagai amal sholah. Yang mendapatkan balasan terlibat segalanya di jenis Allah. Ya. Maka dia tidak mau merugikan orang lain justru yang dia lakukan hmm. adalah hal-hal yang menguntungkan orang lain. Kalau berdagang pun dia berada di dalam koridor yang dibenarkan oleh Rasulullah. Tidak menipu, tidak berbohong, ya kemudian tidak menimungkan sesuatu yang jelas-jelas dan sebagainya pecagang pun diam tetap menjadi pedagang yang terlak muriah ya kalau kebetulan dia diti oleh Allah amanah sebagai penguasa sebagai pejabat dan sebagainya sebagai pejabat pun dia menjadi pecapat yang amanah tidak menjadi pejapat yang golim dan sebagainya nah harusnya orang Is itu sepertimu kalau masing-masing yang -masing Islam itu menjadi yang seperti kedua tadi Berorientasi ke kehidupan akhirat Sehingga amal-amal yang dilakukan adalah Amal soleh, sehingga dia selamat Dalam kehidupan akhirat Wah, dunia ini betul-betul akan menjadi ikat Baga-bagaimana nah, Bagaimana individu akan menjadi Individu-individu yang beraklat karimah Ya, kemudian Kelompok-kelompok masyarakat Komunitas-komunitas yang terdiri Dari individu-individu beraklat karimah Itu akan menjadi khair rumah Komunikasi yang terbaik Kemudian negara negara adatnya yang dipimpin did, did, BBM ditempati oleh orang-orang yang berakhlak ba'remah ditempati oleh khoyr. Khoyr rumah itu akan menjadi negara yang betul-betul dirahmati oleh Allah ya. Ya tātadun, negeri yang thayyib yang baik daro dan mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu perusahaan, perusahaan yang betul-betul apa dirahmati oleh Allah, ya itu juga dilimpahi ampunan dari Allah. Ya. Kalau itu satu masyarakat, ya masyarakat yang betul-betul diberkahi Allah dan juga dia. Ya nah, semua itu tentu saja buah daripada dakwah. Semua itu muncul kalau itu perkawahan orang-orang yang berdakwah, individu dai tadi, individu orang-orang orang-orang iman itu betul-betul individu yang orientasi hidupnya adalah demi keselamatan akhirat bukan bukan eh, keuntungan dunia karena kalau ke keuntungan dunia itu akan bawa kerusakan sedangkan orientasi pada kehidupan akhirat mendapat keuntungan akhirat itu ya akan eh, mendatangkan kebaikan begitu Mas eh, tadi barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan Monggo terima kasihstad ini ada pertanyaan yang masuk berhubungan dengan iya dakwah ini tadi. <clears throat> yeah, yeah. Setiap kita berdakwah kepada berdakwah kepada manusia, tentunya kita e, bisa mengetahui kondisi yang kita dakwahi tersebut. Uh -huh. Yang kami tanyakan e, bagaimana Ustaz e, cara atau strategi untuk berdakwah kepada manusia yang belum tahu Islam? eh uh, tapi dia sangat yakin atau percaya pada dewa untuk sesembahan kalau uh, mohon tunjuk, mohon petunjuknya ustaz untuk cara berdakwah yang demikian itu iya yeah. jadi yang pertama adalah berangkat uh, dari hal-hal yang sama ya hal-hal yang sama uh, biasanya muamalah dari masing-masing agama itu dis sama Tadamal-muhamalah itu sama Nah ketika kita bergaul Dengan teman-teman Buddha Atau teman-teman uh, Sinto Dan sebagainya Atau agama lain Ya tunjukkan bahwa di dalam bermuamalah Kita itu menjadi orang yang baik Karena orang yang beraklah karima Karena buah agama Buah dari satu keyakinan Itu ada pada tampak pada amal Jadi tutup kata kita harus baik uh, Sikap kita harus baik nya uh, senyum kita baik dan sebagainya ya kita suka uh, berbuat baik kepada orang lain menguntungkan orang lain dan sebagainya kalau kita menjadi pegawai ya pegawai yang jujur pegawai yang produktif ya uh, pegawai yang inovatif dan sebagainya sehingga menguntungkan perusahaan menguntungkan bos yang beragama lain dan sebagainya dan sebagainya ya salah satu bukti bahwa pendekatan yang lain melalui, melalui muamallah yang baik itu kita bisa lihat agama mormon gitu ya agama amormon Itu agama yang yang dicap siris bagi agama, pandangan-pandangan petik itu ya. Itu menggunakan kitab suci yang mereka sebut Old Testament of Jesus and Christ gitu ya. Apa namanya? Kitab perjanjian Yesus yang lain gitu ya. Eh uh, itu dari segi akidah ya, jelas enggak benernya sama suka tetapi dia berkembang Di dunia ini dengan pesat. Nabinya dikatakan sebagai nabi, nabinya E, bernama Joseph Smith Joseph Smith the only American prophet e, satu-satunya nabi yang berkebang sama Amerika mungkin kita bisa tertawa no nabi ke Amerika dan sebagainya ya. E, tapi kenyataan seperti itu nah agama itu berkembang dengan pesat karena apa? Nah, bukan karena akidahnya tetapi karena muhammalahnya karena yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah muhammalah ya ya kebaikan Muhammadlah akhlak dari pedakwahnya pe atau daidanya itu nah karena itu jangan sampai eh, jangan kita berharap bahwa dakwah kita sukses kalau di dalam bermuamalah kita itu eh ya itu belum menjadi panutan bagi orang lain belum menjadi contoh orang lain atau malah merugikan orang lain jangan berharap dakwah kita bisa sukses seperti itu ya eh? nah, kemudian eh, beri, perkenalkan ya konsep-konsep Islam itu kepada mereka Ya, ajaran ibadah maupun akidah yang lainnya diperkenalkan ya untuk diperbandingkan dengan konsep-konsep yang ada di sekitarnya, apakah diperbandingkan dengan protestan, perbandingan dengan katolik, perbandingan dengan agama etia. Nah, oleh karena itu kalau kita mau berdialog dengan teman yang berasal dari Shinto, ya kita harus tahu dulu agama Shinto itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa memperbandingkan. Dengan memperbandingkan begitu, ya akalnya akan bekerja mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, mana yang buruk kan begitu. Nah, kita yakin bahwa Islam ini yang terbaik. Maka ketika kita bandingkan dengan orang lain, ya dalam konteks apapun, sudah pasti akan ya, yang akan baik. Nah, orang-orang itu pada umumnya mereka itu tidak suka kepada Islam gitu ya. Ada suka pada Islam karena misinformasi, informasi yang masuk kepada mereka tentang Islam itu adalah salah, keliru, ya sehingga pesan mereka Islam itu jelek, agama saya lebih baik daripada Islam. Nah, oleh kira -kira itu langkah kedua tadi uh, untuk berdialog kemudian memperbandingkan Islam itu dengan agama-agama ya, itu merupakan langkah ya untuk uh, apa namanya? Mengajak dia berpikir, sendiri bekerja sendiri gitu. itu nah, mudah dengan Oh, ya itu bagus kita ajak ayo coba kita ajak coba kita ajak salah akan mungkin akan mungkin salah karena seperti itu. Nanti ketika kita sudah mengajak dia dengan dialog, berdamping kita perbandingkan, biar membandingkan sendiri nanti dia akan mengambil keputusan sendiri Tentu saja semua orang yang dia, kita ajak itu ya sikapnya ada dua, menerima atau menolak. Ya menolak saya ya jangan putus asa memang irikonya seperti itu menerima ya juga untung bagi dia sendiri kan itu nah coba pengalaman itu kita kitakan kepada orang-orang yang berada di sekitar situ ya nah, tetapi sayang ya orang Indonesia apa namanya apa namanya termasuk di dalam uh, saya khawatir orang-orang Indonesia termasuk uh, ke dalam kelompok yang diremehkan oleh orang-orang Barat uh, dan sebagainya Saya khawatir kalau yang seperti itu juga merembet Kepada orang Korea dan Jepang dan sebagainya Oleh karena itu kita harus menunjukkan Kualitas pribadi kita masing-masing Agar kualitas kita yang mencorong itu Bersinar itu ya Menjadi daya tarik tersendiri uh, Bagi dia Orang Islam itu mestinya seperti ini Tidak seperti gambaran-gambaran jilai Yang yang biasa mereka Apa namanya uh, Dengar di media massa dan sebagainya itu ya nah terutama terutama isu isu yang isu isu yang sering apa namanya muncul uh, di tengah masyarakat itu harus dikuasai ya harus gera paham dan sebagainya ya orang uh, ada pengalaman orang Jepang gitu ya uh, dia kepadanya eh uh, menganggap menilai bahwa islam itu berat dan sebagainya apa namanya, karena ada puasa, mereka tidak pernah puasa, tidak biasa puasa, itu kan sudah sekalian ya, berpuasa gitu ya. Nah kalau kita menguasai Islam, kita paham Islam bahwa puasa itu kalau tidak mampu berharbihan, apa namanya, membayar um, pidiyah dan sebagainya seperti itu. Nah itu bisa kita jelaskan kepada mereka, arah puasa itu apa ya, diberi contoh-contohnya dari hadis dan sebagainya, seperti itu orang yang memang betul-betul tidak kuat meskipun dia sehat tetapi kalau tidak kuat itu bisa membayar biaya di dan sebagainya anya ke sana anya untuk eh uh, pani sosial ya kegiatan sosial untuk ketermawanan kepada orang lain dan sebagainya dan sebagainya itu begitu Mas kurang lebihnya In terima kasih Uusta ini masih menyambung ini tadi iya yeah. eh uh, ustaz minta acaranya Bagaimana kita Bila menasihati Kepada orang tua Orang tua kita Bila dia ditegur langsung Dia merasa tersinggung Tapi bila dengan sindiran Dia tidak merasa Ustaz. Mohon untuk Diberikan tip yang baik Untuk menasihati orang tua tersebut Iya yeah. Iya Sebenarnya sekarang sederhana sekali kok. Kita sudah punya radio. Orang tua kita di rumah, apakah di Trapgen, apa-apa karangannya nanya, nanya, rapat Jogja, Solo, Jakarta. Putar ke radio kita itu. Sederhana sekali. Fasilitasi orang tua kita itu dengan apa namanya, bahan-bahan untuk mengenal agama ini dengan baik. Apakah dengan CD, apakah dengan majalah, apakah dengan brosur. ya Kalau memang tatap muka alisa, ngobrol uh, dijelaskan, diingatkan, tidak mau coba dengan talah seperti itu, itu yang pertama ya. kemudian yang kedua, orang celok kita itu orientasinya seperti apa, kalau orientasinya itu sekuler, dia apa namanya, uh, minder kepada orang kaya, orang yang pejabat dan sebagainya, tolong minta, mintalah tolong kepada orang yang kaya, orang yang pejabat, dia ngaji, yang dia baik, soleh, dan sebagainya, untuk datang ke rumah, untuk menang datang ke rumah naik merci kanggu dan sebagainya ya orangku mengaji barangkali nanti dia diajak pergi ke Solo ngaji bareng ke mercinya dan sebagainya tua tadi ya orang tua tadi yang memang orientasinya dunia seperti itu insya Allah mudah-mudahan tunjuk karena Allah sang uh, muda itu ya Disamping itu kemudian dia, ya intinya bawa juga ke ngaji tadi, suasana ngaji pagi sana itu betul-betul mampu menggerakkan orang ya untuk eh uh, tidak abot lagi tidak ringan uh, tidak abot lagi atau tidak apa namanya tidak khawatir lagi menghadapi uh, masyarakat uh, yang mentang menghadapi perbedaan dan sebagainya tidak takut mereka karena kelihatan ketika ngumpul di situ itu nampak kita itu banyak ternyata sudah harus saya banyak maka kan tidak takut lagi untuk mengamalkan meskipun di kampungnya mah tetapinya ketika kuumpul di sana bersama-sama dengan orang banyak itu akan mendatangkan kebanggaan terhadap Islam itu sendiri ya, nah legeranya itu yang pertama tadi, fasilitasi dia untuk bisa paham Islam, apakah dengan radio, buah CD dan sebagainya, kemudian minta tolong kepada orang yang dia hormati orang dihormati oleh orang suatu kita, ya kalau itu ada seorang ustaz yang dihormati minta tolong ustaz tadi, atau punya teman yang dia dihormati karena kekayaannya minta tolong pada dia untuk menarik hati Kemudian yang ketiga, bawalah ke akad pagi untuk ngaji di sana. Fasilitas, betul, dengan dengan baik. Apakah awalnya, mungkin kalau tidak mau, mau apakah awalnya mungkin diajak jajar nyate atau apa, soto atau apa, dan sebagainya, nanti mampir ke akad pagi dan sebagainya. Besok begitu lagi, besok lagi, begitu mudah-mudahan saja. Eh, mudah-mudahan saja Allah, uh, apa namanya, memberikan jalan hidayah melalui usaha tanjil semuanya. Dan jangan lupa, nanti saya berdoa kepada Allah, Mudah-mudahan apa yang panjangnya terjuangkan itu dikabungkan oleh Allah Karena itu merupakan kebaikan Jangan bosan-bosan Jangan patah semangat Selalu bikin ya Sampai akhirnya kita untuk berjalan kepada siapapun Yang berada di sekitar kita Apakah Apalagi kalau itu bagian dari keluarga kita sendiri Jangan sampai kita patah semangat Terus asa, tidak sabar Untuk menggerakai orang-orang di sekitar kita Agar selamat Apa namanya hidupnya di dunia wala akhirnya gitu mas Terima kasih Ustaz, kembali ke pertanyaan lagi. Iya. Yeah. Ustaz, eh, apakah ada larangannya seorang muslimah membuka auratnya di depan wanita nonmuslim? Eh kebetulan istri sedang hamil dan bidan yang terdekat eh, dia dari nonmuslim. Apakah itu ada larangannya Ustaz untuk membuka auratnya? Nah, setahu saya iya gimana ya tahu saya tidak ada tetapi kita harus masfat muslim orang, -orang muslim tuh di depan itu kelihatannya baik pada kita tetapi hatinya itu tetap tidak suka kepada kita ya tetapi itu kalau kaitannya dengan hamil bidan yang merawat atau ya yandak masalah karena itu kaitannya dengan profesi kan gitu ya Ya, kalau memang dokternya adanya dokter non-muslim atau bidangnya di kabinetan non-muslim, artinya sudah ada di Korea dan sebagainya begitu ya tidak ada masalah. Tidak ada dengan baik, tidak apa-apa ya. Jadi itu tuntutan profesionalisme, kesehatan, keselamatan, ibu, bayi dan sebagainya tidak ada masalah. Gak, ya uh, Yang penting semaksimalnya kita menutup aurat ya. Uh, kalau kita memang terpaksa harus dibuka di depan dia ya, ya dibuka gitu. Tidak perlu khawatir gitu. Iya, Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi. Iya. Yeah. Tentang larangan meniup makanan yang panas. Eh, uh, itu tuntunannya gimana Ustaz untuk hadisnya dan untuk uh, minta minta tolong penjelasannya Ustaz. Tentang makanan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, meniup ya. Artinya larangnya kaitannya meniup uh, minuman yang panas, begitu kaitannya ya. Jadi meniup uh, minuman. Uh, di dalam kabin itu memang tidak dijelaskan uh, poin uh, kenapa kok uh, meniup seperti itu dilarang. Itu memang tidak, uh, saya belum pernah mendapatkan penjelasannya sama sekali yang terkait uh, dengan itu. Tetapi uh, kita sendiri bisa menguncai kenapa kok begitu saya kira itu ada kaitannya dengan mendidik eh diri kita untuk sabar. Ya, jadi sabarlah ya. Oh, kalau itu di FB dan sebagainya, di uraikan ada ini bereaksi dengan itu, menghasilkan ini dan sebagainya itu uh, saya tidak tidak bisa menerima ya, seperti itu ya. Eh uh, tidak tidak ada kaitannya dengan pembangunan akhlak mulia. Rasulullah itu kan Datang liutam imam maka rimang akhlak Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu Nah kalau kita Mempunyai air panas dan sebagainya Kemudian apa namanya Kita menyiup-niup itu nampak orang itu Tidak sabar Pengen segera-segera Untuk uh, bisa diminum dan sebagainya Ya Padahal kalau kita tahu Kita tiup-tiup berkali-kali pun Kalau itu memang air yang panas baru dicor Ya lama sekali Tidak baik pemandangan seperti itu ya eh saya secara pribadi mengait mengkaitkan perbuatannya sabar menghadapi makanan yang masih panas tunggu dulu sambil ngobrol-ngobrol ngomong dan sebagainya nanti biar dingin sendiri enggak usah apa namanya di tiup-tiup seperti itu Kaitannya dengan itu gitu itu bukan kaitannya dengan kesehatan atau yang lainnya dan sebagainya e, Tidak, orang itu malah apa denong mampu mandi sauna itu banyak uap-uap di situ ya tidak apa Sehat malah seger itu, ya. Tetapi kaitannya ini insya Allah dengan uh, pembangunan, kita uh, pembangunan, membangun sikap sabar di dalam tiap individu oslim itu sendiri. Nah begitu Mas, uh, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Iya, yeah. Baik, teman-teman uh, yang sedang online yang dirahmati Allah. Ya, kita saksikan bahwa negeri kita di Indonesia ini banyak kekacauan, ya, banyak penjambretan, banyak pencurian, bahkan akhir-akhir ini banyak uh, pembobolan ATM, kemudian juga bank, kemudian banyak juga perampokan-perampokan yang bersenjata api dan sebagainya. Kemudian di jalan-jalan mereka yang berjuang, katanya berjuang untuk rakyat pun, ya. Memperjuang supaya harga BBM tidak naik. Ternyata juga banyak yang terlibat kerusuhan antara mahasiswa dengan polisi saling bandeman-bandeman, saling kebukan, ya. Antara aparat dengan rakyat, gitu ya. Saling tonjok-tonjokan satu dengan yang lain, gitu. Jadi seolah-olah bangsa ini betul-betul sudah kehilangan akhlas. ya nah karena bangsa ini ya sudah kehilangan akhlak, ya aturan tidak ditegakkan ketidakadilan dihancurkan ya ya sedangdakwah sendiri juga mengadapi tantangan ancaman dan sebagainya ya kita alami oleh kelompok kelompok tertentu dan sebagainya seperti itu ya maka Mari kita betul- betul kembalikan manusia ini sesuai fitrahnya fitrah manusia itu adalah kebaikan Nah, dan kebaikan itu hanya bisa dikembangkan disebarkan melalui jalan dakwah itu. Nah, oleh karena itu mari kita betul-betul berusaha untuk mendukung uh, perjuangan dakwah ini yang menjadikan diri kita masing-masing menjadi, menjadi orang yang berakhlak karimah di lansaran dakwah itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan kebenaran sehingga yang tersebar kemana mana itu adalah kebaikan, kebenaran, akhlak karimah, ketentraman disayang, perdamaian, pembangunan bukan perusakan ya, nah, sikap saling menghormati satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling bantu, membantu bukan saling merendahkan, meremehkan saling melancurkan, tidak seperti itu ya nah, hanya orang-orang yang beraklak karima saja, yang mereka itu bisa saling bantu, membantu, tulus karena Allah, saling tolong menolong, tulus karena Allah, saling menghormati tulus karena Allah, dan sebagainya hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh saja. Hanya orang yang berakhlak karimah, hanya orang yang bertakwa saja. Nah, kecang jalan menuju ketakwaan itu itu hanya lewat Quran sinah. Tidak ada jalan. Ya. Maka semua orang, semua orang yang ingin keselamatan akhirat, semua orang yang ingin dunia ini betul-betul menjadi uh, negeri yang makmur secara, ya? maka perlu untuk mempelajari Quran. Quran itu adalah hudal lil petunjuk bagi orang yang bertakwa maupun yang orang yang menuju ke ketakwaan. Maka telah menyebarkan Quran ke mana-mana, mengajarkan Quran ke mana-mana. Itu ditetapkan eh manusia ini menjadi kenal Quran, melek Quran. Tetapi perlu kita pahami bahwa itu tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu. Bukan transfer ilmu itu yang menjadi titik berat tetapi dakwah itu intinya adalah kembali kepada Allah dan intinya adalah trans tem, yeah, transfer sistem, sistem nilai, ya, yeah, ke dalam diri kita masing-masing. Maka kalau kita uh, waci kita berdakwah itu hanya sekedar memenransfer uh, ilmu atau sekedar mencari ilmu dari pihak gerakan dakwah, tidak ada manfaatnya untuk kebaikan. Yang bermanfaat kebaikan adalah Ilmu yang disampaikan itu, ya, segera ditransfer ke dalam dirinya masing-masing. Segera dilakukan proses internalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh Jai, Ustadz, Jai, ulama, dan sebagainya seperti itu. Nah, tanpa proses internalisasi itu, maka sistem nilai yang diajarkan oleh Allah di dalam Islam itu tidak akan menjadi bagian dari kepribadian kita masing-masing. Ya kalau kalau keadaannya seperti itu, maaf walaupun Islam sudah 10 tahun, 20 tahun tetap saja ya ngerenangi tetap saja fitnah ghibah ya, tetap saja minum-minuman keras, tetap saja kerja juga apes, malas, tetap saja pikir dan sebagainya. Mungkin salat, mungkin sudah puasa, tapi tetap saja akhlaknya tidak orang yang mulia. Nah, bukan itu yang diharapkan Islam. Ya. Kalau ngaji, kalau ngaji atau berdakwah ya sekedar transfer ilmu, ngaji hanya sekedar untuk mencari ilmu, ya. kita hanya sekedar mendengap, ah, perkase di rumah, tersisid di rumah, baca ini, baca itu, itu capaknya. Gitu kan itu yang dimaksud, ya. Eh untuk mendapatkan mendapatkan ilmu itu hanya salah satu hidayah baca, hidayah ilmu. Tetapi kita harus meraih daya amal dengan mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang terkait dengan ketermawanan, maka kita akan menjadi orang yang ketermawan. Infak menjadi bagian dari kepribadiannya, menjadi kesenangannya, menjadi kebahagiaannya. Korban itu menjadi bagian dari kepribadiannya. Senang, bahagia, mencikapi datang waktu berterban. Zakat itu menjadi kewajibannya, jadi kesadarannya untuk mengeluarkan zakat penuh karena Allah. Dia sangat khawatir, dia tidak mau sama sekali mengambil risiko untuk tidak mengeluarkan zakat. Merasa sangat berdosa kalau sampai menunda-nunda zakat dan sebagainya. ya Merasa berdosa kalau melihat tetangganya ada yang memerlukan bantuan, kok dia hanya berpanggung tangan dan sebagainya. ya nah, Harusnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah membiasakan amalan-amalan yang telah disusun oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua yang terkait dengan uh, sistem pembangunan akhlak uh, supaya menjadi kita menjadi orang yang bermawan, ya kita akan menjadi orang yang termawan. ya Orang yang dermawan itu dia tidak akan suka diberi, tidak suka menerima, tapi dia suka memberi. Rasulullah sendiri mengingatkan, Al-Yadul Ulyakhoiru menjadi suqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah Nah kalau kita mau berjalan di Korea Atau di tempat lain ya, ya, Tapi kita tidak, tidak menjadi Tidak mengamalkan sikap-sikap Kedermawanan itu dalam kehidupan sehari-hari Pribadian Kedermawan eh, itu belum terbentuk dalam kehidupan Sehari-hari nah, Maka sulit sekali ya Untuk menjadi Orang-orang sekitarnya dalam kaitannya itu Ya Orang-orang orang-orang sekuler itu akan senang kalau diberi. Maka kita manfaatkan kelemahan itu. Kita banyak memberi orang lain. Ya, sehingga orang lain tadi itu bagikan apa namanya? Bagikan kerbo yang dicocok batang hidungnya. Batang hidungnya dicocok dengan kedelmawanan kita. Bikin orang-orang di sekitar kita itu berhutang budi kepada kita dengan kedelmawanan kita. Apakah itu dengan kelmawanan hartanya Dengan, apa namanya Dermawan dengan ilmunya Dermawan dengan tenaganya Dermawan dengan pikirannya Ya, apa yang utama adalah Dermawan dengan harta, karena manusia itu Mencintai harta, kan gitu Bahwa dari itu, kalau paham seperti ini Ya, para da'i itu Dia akan ya, akan berusaha Untuk mencari harta sebanyak-banyaknya Tetapi kemudian Hartanya itu betul-betul ditumpahkan loh, Untuk mendukung perjuangan dakwahnya agar supaya orang-orang lain itu bisa diselamatkan dengan harta yang dia miliki hartanya akan menjadi harta yang berkah ya itu di satu sisi di sisi lain, orang itu bisa selamat karena ilmu maka diajari ilmu dan sebagainya maka seorang jai yang dia paham tentang itu, dia akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga ilmunya itu bisa disampaikan kepada orang lain, mendapat kemanfaatan orang lain tadi dan sebagainya sehingga dia selamat Bisa membangun dirinya menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin sebagainya Nah, teman-teman uh, yang berbahagia ya, Sang penting ya, kita, uh, apa namanya Jawa itu menjadi bagian dari kepribadian kita Kalau Jawa itu telah menjadi bagian dari kepribadian kita Atau kita akan mudah sekali melihat peluang Jawa itu Apakah peluang Jawa lewat bulletin, apakah lewat brosur, apakah lewat radio, apakah lewat toran Apakah lewat perjaulan dalam kehidupan seharian, apakah lewat kantor, lewat perusahaan, atau lewat kampus, atau lewat perdagangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya bisa menjadi jalan dakwah. Bahkan ketika panjeningan berada di, apa namanya, kereta api, di subway, dan sebagainya. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol sekitarnya, atau kita tunjukkan sikap yang baik, ada orang yang barangkali, uh, apa namanya, ballpointnya jatuh, atau... Uh, tombaknya jatuh diambilkan dan sebagainya. Ada orang yang mau begini dibantu dan itu itu bagian dari dakwah. Tunjukkan bahwa kita itu apa namanya sebagai orang Islam, ya suka kepada kebaikan gitu. Ya, suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bukan mengambil manfaat kepada dari orang lain dan sebagainya. Nah, kalau semua individu muslim itu seperti ini dan orang Islam itu tersebar ke seluruh dunia seperti ini, dunia ini akan cepat sekali menjadi menjadi baik gitu. Nah, tapi kalau setiap individu muslim ngerti Islam tapi tidak mau mengamalkan Islam maka seluruh sikapnya seluruh amalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mencerminkan tidak menjadi bagian dari dakwah justru menjadi dakwah setan yang seperti itu nahud lebihbillah kita jangan sampai nah, termasuk orang orang kelompok orang orang yang mendakwahkan uh, seruan setan ini gitu mas tadikali ada sesuatu yang mau disampaikan ngogu Injir Ustadz ini ada pertanyaan lagi yang masuk <tuh> yeah. uh, Ustadz sekarang ini saya uh, menggunakan bank konvensional untuk pembayaran atau menerima dan belanja material Kebetulan yeah. pe kebetulan pekerjaan saya pemborong bangunan Apakah yeah. penggunaan bank konvensional itu termasuk riba Ustadz mohon penjelasannya Ya, yeah, perkata pemahaman riba kalau membahasa riba, riba di situ yang dilarang dipahami sebagai tambahan ya. Nah, itu termasuk riba. Nah, tetapi kalau pemahamannya bahwa riba yang dosa adalah riba faktor dan sebagainya, riba yang ganda, tentu saja tidak seperti itu kan itu. Nah, kalau bisa bergeser ke personal, atau namanya syariah, ya bergeser lah ke Nah, mudah-mudahan saja nanti bank konvensional itu semakin kolaps, bank bank syariahnya semakin uh, berjaya dan sebagainya. Eh uh, sehingga nanti i, di mana-mana tersedia uh, bank syariah dengan fasilitas yang sungguh segala usaha kita uh, tidak terbatas dan gitu ya. Nah, uh, sementara uh, apa namanya? Uh, ya, bisa saja seperti itu tergantung pemahaman panjengan terhadap taklifnya itu ya. Kalau memang yang dipahami panjang dengan riba sementara ini adalah riba masyarakat uh, itu boleh fadol itu diharang, ya tetap begitu tidak ada masalah. Tetapi lebih selamat nanti kalau ke depan itu bergeser ke Bang Syariah. Lebih selamat insya Allah. Seperti itu. Begitu Mas Gerti. Terima kasih, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Hongkong, Ustaz. Iya, silakan Uh, sebelumnya kami menyampaikan dulu Ini ada beberapa Teman yang ada di Hongkong Kebetulan uh, Kemarin dia bercerita Katanya dulu pernah mengumpulkan Sekitar 30-an orang Untuk jamaah yasinat kehadilan itu Kemudian Alhamdulillah, yeah. alhamdulillah Mereka uh, dari salah satu teman itu mendengar Mendengarkan Dari radio MTA ya yeah, yeah. Kemudian mm, dia menjelaskan ke tuntunan masalah yasinan e, Dari teman-teman mereka ada yang kabur Dan mm, Alhamdulillah masih tersisa sekitar lima belasan orang yeah. e, Insya Allah bisa aktif mendengarkan kajian dari MTA FM Ustadz yeah, so, senang, Ya soal Alhamdulillah ikut senang saya Ya dari mereka, dari mereka ada keluhan Ustadz Ya, eh uh, dulu pernah mendengar eh uh, uh, dari al Ustaz Ahmad Sukino bahwa warga MT eh uh, warga MTA yakni TKW keluar negeri nanti kalau pulang ke Indonesia nggak boleh ikut ngaji. Padahal kami yang ada di Hongkong sudah terlanjur di sini Ustaz, mohon untuk penjelasannya Ustadz Iya. Yeah. Jadi larangan al itu berlaku untuk warga yang sedang resmi menjadi warga MTA. Larangan itu sudah dikeluarkan oleh beliau sejak tahun 1992, enggak salah sekitar itu. ya Memang ada satu dua yang melanggar aturan itu, ya kalau melanggar tenaga resikonya, ndak boleh ngaji. Tetapi maksud enggak boleh ngaji itu, enggak boleh ngaji di cabang maupun di gelombang shaft kalau mau ka akak pagi maugo bebas orang orang Kristen naserani aja boleh saja dia ada tangga ke pagi itu ya Nah kalau panjeningan itu benya m_ta mta itu sudah berada di Hong Kong, tentu saja tidak kena uh, aturan itu karena belum menjadi warga mta a nah, warga m_ta itu bagaimana atau warga mta itu adalah uh, uh, warga apaapa namanya warga yang sudah betul betul mendaftarkan diri sebagai apa namanya warga besar majelisitas anggota keluarga besar majelisitas Alquan jadi di dalam di mta ini ada beberapa stratata kajian yang pertama adalah tingkat binaan ya tingkat binaan kita bisa ngaji sebagai uh, tempat binaan itu nanti kalau sudah resmi ya jadi uh, jadi apa na clang dan sebagainya nah warga dari binaan itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi anggota mta dengan mengisi formulir begitu hmm. Nah, kemudian kalau sudah ada di cabang, ada peserta baru itu diberi istilah mustami pendengar. Bukan warga, tapi pendengar. Nah, pendengar pengajian di cabang atau di gelombang itu diberi kesempatan beberapa bulan untuk mempertimbangkan, baru nanti ditawari untuk memilih menjadi warga atau berhenti dari ngaji. ya Kalau memang dia kesimpulannya, eh, kajian ini adalah benar, kajian yang baik untuk keselamatan saya di dunia wal akhirah, Tentu saja akan diputuskan untuk menjadi warga. Tetapi kalau kemudian merasa tidak cocok, ya sudah, nanti biar ngaji di tempat lain. Ya, karena intinya, di ngaji di matri sasir Al-Quran tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi betul-betul berakla karima ya, untuk membangun kehidupan kebersamaan. Ya, tetapi kalau kemudian apa namanya di situ, hanya menjadi mustamai, hanya mustamai terus, Nah, nanti kita tidak bisa mendidik, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa melibatkan dia ke dalam berbagai kegiatan yang ada di majelis tafsir Al-Qur'an ini yang arahnya adalah untuk membangun akal karimah itu sendiri. Ya, maka daripada tidak bisa terdidik, ya yang yang yang mustahik tadi ya silakanlah wajib tempat lain dan begitu. Nah, sekali lagi ke persoalan eh uh, semula kalau panjenengan eh uh, ketika berada di gongkong pergi ke Hongkong itu itu belum menjadi warga mTA panjenengan tidak terkena pelaaturan yang jadi tetap austagi nah, nanti panjenengan ketika pulang boleh ngaji di cabang manapun sebagai busstame Nah setelah itu kemudian ketika ditawari oleh pengurus menjadi warga boleh panjenengan memilih menjadi warga dengan mengisi formulir atau memilih untuk tidak menjadi warga dengan konsekuensi ngaji di tempat lain tidak ngaji di cabang itu gitu. Ya, begitu Mas uh, apa namanya yang bisa saya sampaikan tentang kebetulanan Ustaz gitu. terima kasih Ustaz eh uh, waktu sudah malam dan pertanyaan sudah tidak ada yang masuk, mungkin kajian pada malam hari ini uh, bisa diakhir Ustaz. Iya, teman-teman yang uh, sedang online yang dirahmati Allah, begitu pentingnya dakwah, maki, maka Uh, mari kita berusaha untuk bisa melibatkan diri kita ke dalam dakwah itu ya Apakah melibatkan diri dengan ilmunya Dengan dengan tenaganya Dengan fasilitasnya Dengan uangnya Atau dengan yang lain Tergantung mana yang kita mampu ya Dakwah itu Waktunya sangat panjang Sampai hari kiamat nanti Maka perlu tongkat estafet penerus generasi-generasi dakwah -generasi perlu anak-anak soleh yang nanti yang kita persiapkan untuk menjadi da'i-da'i penerus kita oleh karena itu teman-teman yang yang sedang online yang masih single hidupnya carilah ya jodoh-jodoh yang beraklak karima sehingga di tangan jodoh-jodoh yang beraklak karima itulah nanti akan dibina anak-anak supaya beraklak karima, supaya menjadi da'i-da'i yang beraklak karima juga tongkat estafet dakwah itu ya harus benar-benar tidak boleh putus. Maka dari itu setiap individu muslim hendaknya menikah dengan individu muslim yang lain yang betul-betul yang lain memiliki misi sama untuk berjuang Islam ini. Ya. Kemudian dakwah itu juga membutuhkan biaya yang amat banyak. Tidak ada kekayaan seorang pun di dunia ini yang mampu, mudah dapat dipergunakan untuk mendukung dakwah ini. Nah, oleh karena itu biaya dakwah ini harus kita harus kita dukung bersama. Masing-masing individu muslim ya diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam mendukung dakwah ini sebagai perbuatan yang mulia. Apakah dengan infaknya, apakah dengan sedekahnya, apakah dengan zakatnya dan sebagainya sebagainya Jadikan semua itu infak sedekah kita itu bagian dari zakat. Ya. Saya sendiri sangat merasa prihatin. Sebenarnya ketika saya melihat e, beberapa tahun yang lalu dengan izin ustaz yang mencampur ke menyuntukkan rekening di MTA online untuk ja, untuk apa namanya? infak ya. Tetapi ternyata sambutannya amat sangat minim Ya, ingat rekening itu bukan untuk rekening zakat ya. Malah ada satu dua yang kirimkan zakat gitu ya. Ya. Nah, e, kesadaran umat Islam harus ditumbuhkan ya. Karena tau tugas ja'wah ini adalah tugas adalah amalan jama'ah, tugas jama'ah, tugas kebersamaan, maka menjadi uh, satu kesempatan yang agung bagi kita semuanya ya, harusnya ja kita merasa beruntung, harusnya ja kita merasa uh, tersanjung diberi kesempatan oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah ya, di dalam rangka mendukung perjalanan dakwah itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami yang seperti itu kan gitu. Nah, kemudian juga ya dakwah itu akan memiliki kekuatan kalau di, di, disatukan antara tujuh malin zuquatin. Antara orang-orang yang mempunyai ilmu, antara orang-orang yang memiliki uh, mal, harta dan antara orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuatan masa, kekuatan anak buah dan sebagainya. Nah, Mudah-mudahan ya sedikit uh, gambaran kita tentang dakwah ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya di mana besok kita akan terlibat di dalam jawa itu, kapan kita akan terlibat di dalam jawa itu, dalam bentuk apa saya akan memberikan sumbangan kepada jawa ini dan sebagainya itu, mudah-mudahan menjadi uh, tak menjadi obsesi, menjadi keinginan, semangat, uh, uh, menjadi pembangkit, motivasi bagi kita semuanya, untuk betul-betul bisa terlibat di dalam perbuatan yang dinilai oleh Allah sebagai perbuatan yang paling mulia. Begitu Mas tadi kurang lebihnya saya minta maaf uh, waktu saya kembalikan untuk diakhiri.